Hendra, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya、oh, Pak? Ya, itu hal biasa. Kalau korupsinya gede, nama harum, wangi, temennya jadi banyak. Orang juga pada mau deketin. Coba kalau korupsi kekorupsi kecil, mati d i a Demikian, terima kasih. Ali, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Silahkan, Mbak Ali. Ya, nggak usah heran, Mbak. Karena yang merancang, yang mendesain, yang membuat aturan-aturan sebegitu, sebagian besar tuh maling, Mbak. Jadi ya akhirnya begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sebastian, sorry. Selamat sore, Pak. Ya, silakan Pak. Inilah akibat dari ketakutan tanda petik yang saya bilang ketakutan tanda petik SBY ini sama、uh, pembantu-pembantunya itu berusaha mempertahankan atau menjaga citra pemerintahan mereka. 私たちは、私たちの人たちの人 e l の人たちの人たちの人たちの人たちの人 n ち e 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの a た a の i たちの人たちの人たちの人 i n の人たちの人たちの人たちの人たちの人た a s 人たちの人たちの人たち a 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち s 人たちの人たちの人たちの人たちの人 a ちの人たちの人た p の人たちの人たち s 人たちの人たちの人たちの人 PELAKSANA,、TUGAS,、UNTUK,、DEPARTEMEN,、APA,、NAMANYA,、INI,、NAH,、INILAH. Saya lihat pemerintah ini tidak mampu, jadi saya bingung apakah pemerintah seperti ini bisa dipercaya, saya rasa tidak. Jadi ya, walau alam lah 2014, selamat jalan grup SBY, itu aja. Sudah ada penelpon selanjutnya Pak Aryo, sorry. Selamat sore Pak. Ya, silakan Pak.、Oh, ini katanya Panglimanya itu yang anuh hukum, Panglima yang paling tinggi. k a n ini ternyata kalau begitu panglimanya politik dong. Ya ini yang dipercaya yang mana ini sebetulnya. Jadi kan membingungkan. Mestinya kalau sudah tersangka atau t e r d a k w a itu mestinya ya berhenti atau bagaimana? Jitu ini negeri yang memalukan memang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aryo. Sore Pak. Sore Pak Dibio. Ya selamat sore Pak. Ya silakan Pak. Gini, begini Pak masalahnya. Hukumnya dipolitisir Jadi orang itu kadang-kadang belum terbukti bersalah Sudah dipolitik Sepertinya seolah-olah dia bersalah gitu. Makanya timbul masalah terseperti itu Nah Kompas ini kurang mengantisipasi Bahwa hukum di Indonesia itu dipolitik Orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah Orang yang tidak ber yang bersalah jadi n g g a k bersalah Jadi dibutar balik Makanya Kompas harus beli Mestinya dia kan tulis-menulis itu kan tahu Yang disebut apa namanya, jurnalistik policy, nah itu kan politik jurnalistik ya, nulisnya yang benar jangan waku gitu atau jujur, terlalu jujur gitu melihatnya jadi satu belah pihak gitu loh dua belah sisi gitu, atau tiga belah sisi, jadi macam-macam sehingga kelihatan bahwa dia itu ngerti m a s a l a h n y a bahwa hukumnya di politik dan orang-orang、uh, yang gak bersalah, dijadikan bersalah gitu loh, itu terima kasih selamat malam Pak Dodo silahkan マナタイヤーパワーパナーリサーンが2万5000円のパナマニスペラフティーが2000円でハッキー。タ a ムセコーランニングアトゥア a ィーノレシティアマジャーンパナマニアインスマシャーラカティアンをプリューシティーパワーアソンパカヤーティストロシーギドルタイヤ Itu、uh, membuat berita itu yang benar gitu Jadi jangan sembarangan Karena、uh, kalau lihat itu s i h m e s t i a ada n a m a n Dewan Spes, a Dewan Berdekat itu Semuanya kan omong kosong semuanya Karena、uh, Sepertinya kalau misalkan berita itu b e m b e d a h kan langsung di akad k o n g k o m bisa Tapi d e n g a n semuanya kan s a m p a i s a r kosong Ada hak jawab segala macam itu Masalah kan udah tahu karena itu dirugikan Kalau misalkan membuat berita itu yang tidak benar、gitu. Ketua ini kan sudah ada keputusan hakim Terima kasih Terima kasih kembali Pak Dodo Malam Pak Hakim Malam s i l a k a n Pak Kita memang tinggal di negeri Dongeng Jadi ya memang seperti itu Tapi menurut saya t e r d a k w a Kita masih t e r d a k w a Belum ada keputusan lagi Kita harus menghargai hukum Tapi masalahnya Ketika seorang sudah menjadi terdakwah a r u s n y a dia diberitakan k e b a s k a n Harus disilangkan kewenangannya untuk sementara. Nah setelah itu nanti kalau sudah ada kepastian hukumnya, dikembalikanlah apa yang menjadi kewenangannya atau dicabut. Nah, t e nanti kita tinggal di negeri dongeng. Ya, kita adalah pelaku-pelaku dalam negeri dongeng. ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakim.